lagi ya silahkan d o dengan Osman.、Uh, menurut saya ini nggak aneh ya dalam、uh, di tingkat nasional juga sering terjadi kan、uh, eksekutif sudah memutuskan sesuatu、uh, apa di DPR-nya ternyata ada dihambat lah a a u segala macam ini banyak seperti permainan politik ya permainan politik. Tapi ini memang kita nggak mendalami berita ini kalau visi diri tadinya udah oke、okay, mestinya jalannya 私たちは、私たちのアパートのマリンさんは、私たちのアパートのマリンさんは、私たちのアパートのマリンさんは、私たちのアパートのマリンさんは、私た n のアパートのマリンさんは、私たちのアパートのマリンさんう私 i ちのア a ートのマリンにんは、私たちのアパートのマリンさんは、 i n n d o e トイ a にスタート a るのもシナボトゥ、イデシビアンコ a ヤ、タマシ、デモクラシ i ナ s シバ e レ a ィー、コロナ、ナダ、イデシビ a ンコワ Selamat pagi. Silakan、ah、Pak. なんで Gencar korupsi juga Masih aja, jadi itulah budaya Malunya sudah hilang, terima kasih Bu Oke、okay. Selamat pagi Pak Arifin Ya pagi Ya Silahkan Pak Arifin、uh, Kalau menurut saya ya, cara seperti ini m a s u d a akasan ditolaknya itu Sangat tidak masuk akal ya Jadi、mm. kalau misalnya seorang pejabat Atau presiden sudah mau habis masa waktunya Masa semua program dihentikan Kan、mm. lucu itu jadinya、mm -hmm. Maksudnya sektornya itu bisa berlanjut Ke、ya. Orang berikutnya seperti makasih. Terima kasih, Ibu Lili. Halo. Silakan Ibu. Ya pagi.、Uh, kalau menurut saya sih alasannya tadi ya lucu juga ya. Maksudnya alasannya kan karena bupati yang、uh, selanjutnya kan p a s a putusannya kan berakhir.、Yeah. Ya oke、okay、lah kalau misalnya seperti itu. Yang penting dari pihak legislatifnya memutuskan dahulu ini sebenarnya layak nggak d i t e r u s k a n Kalau memang oke.、Okay, Itu ya sudah dilanjutkan nanti di pemerintahan yang selanjutnya gitu Cuma jangan diambangkan seperti itu Kan kita semua kan juga mau maju gitu loh Itu、hmm. aja、so, makasih Oke、okay, Pak Hendra Pagi b u Silahkan、Ikutan. Ya silahkan Mbak ya, Ibu menurut saya sih ini lagu lama ya、hmm. Karena mungkin harganya belum cocok tuh antara b a g i a n pemerintah dan b a g i a n e k s e k u t i f dan legislatif Menurut saya sih itu aja ya Bapak Eki selamat siang Pak Aiki, halo, halo Sila. ya Bapak s i l a k a n komentarnya Pak. Ya, ini salah satu kendala kita ya sebetulnya, bukan cuma ke diri ya. Hampir seluruh kawasan i n d o n e s i a mungkin problem yang sama, eksekutif legislatif dan harmonis. Makanya saya pikir semua masyarakat itu harus pakat ya. Ketika daerah diberikan otonomi, tidak bisa menyelesaikan Tujuan akhir dari pemerintahan kita yang solid itu harus ikut t e r e n t a n g a n So di kelayakan itu kan b u k tuh waktu, tenaga dan biaya yang tinggi, yang besar gitu ya Dan、nah, seharusnya juga ditindaklanjuti s u d a tidak perlu itu secara eksotik ikut-ikutan ketika semua sudah berjalan sesuai dengan norma-norma、uh, yang, yang, yang ideal gitu ya Jadi tolong、uh, pemerintah pusat juga mendengar Ini infrastruktur di mana-mana itu Indonesia selalu kalah Hanya karena legislatif di d a l a r moni Kemudian proyek ini tidak, tidak bisa、uh, berjalan Sebenarnya sesuatu yang lucu ya Lucu selalui Terima kasih Bapak Eki Ibu Cici, selamat siang b u Cici Silahkan Ibu Cici b u Cici Oh, b u Kiki Okay, Titi. Oke b u Titi Salah informasi dari depan b o a l n y a kekecilan soalnya tadi Oke、okay, b u Titi silahkan、uh, Ini kan ke diri juga kota asal saya Mbak Dan saya melihat disana tuh Saya aja masih naik b e c a Dan naik itu loh Apa sih namanya dokar yang dibawa sama sapi Coba、mm -hmm. Masih ada seperti itu Artinya Pertumbuhan pembangunan di sana infrastrukturnya sangat no zero、hmm. Jadi kalau ada apa namanya bandara ya、uh -huh. Itu kan juga harus ditunjang dengan、uh, lalu lintasnya gimana ya、uh -huh. Kemudian juga bagaimana orang-orang warga di sana dibangun Kegiatannya jadi tidak pada di PHK dan tidak pada nganggur Mm -hmm. Kalau ada bandara aja berarti jadi tamu di negeri sendiri itu warga di sana Mereka mau kerja apa lagi Jadi harusnya legislatif, eksekutif t u h jangan kerah gitu Kerah itu apa ya, berantem Itu、mm -hmm. dikelayakan udah oke、okay. Ini proyek untuk、uh, memajukan daerah itu Ini salah satu contoh ya Proyek utama contoh yang kediri ini Karena kediri ini sangat dianaktirikan Saya naik kereta pun Kereta api kesana mbak Masih ada kecoaknya Masih ada tikusnya Terun dari kereta api masih lompat Coba bayangin <tuk> Itu sama artinya gak ada kemajuan Jadi kalau、ya. ada bandara oh Ini berita sangat indah Dan saya kesana p e r j a l a n n y a sangat cepat Dan kita bisa berbisnis riah Apalagi untuk kemajuan di 2010 Demikian Mbak terima kasih、Hai. Terima kasih ya Ibu Titika Darsi Pastinya ini luar biasa Langsung dari kediri ya Bapak Ganda selamat siang, siang. Silahkan Bapak Ganda selamat siang. Menurut saya Legislatif dan eksekutif Itu sama-sama Bobroknya Waktu mereka memasahkan Saat-saat terakhir ketika mereka Masih menduduki Jabatan tertentu Kalau menurut saya,、eh, kalau Kasus ke diri ini seperti ini Itu adalah cermin diri eh, Bagi eh, Legislatif Karena mereka akan juga Melakukan hal yang sama so, Sisa、eh, apa, Jabatannya, ya? Jabatan mereka Sisa satu tahun atau Bahkan kurang, kita ingat Bagaimana Orang-orang、eh, di DPR Pusat membuat Undang-undang yang Begitu dipaksakan ketika mereka sudah mendekati masa、uh, selesainya jabatan、mm -hmm. Jadi menurut saya samalah eksekutif dengan、okay. uh, legislatif memanfaatkan kesempatan akhir mereka Terima ya, kasih baik Terima kasih Bapak Sugiarto selamat siang Selamat siang Silahkan Bapak iya Lepas dari kekurangan para oknum eksekutif maupun legislatif、mm -hmm. Saya setuju aja dibangunnya bandara disana Misalnya, kan ada raksasa gudang garam itu,、yes. mungkin bisa dengan sistem p i e o p e r a t i o n and transfer bagi gudang garam. Saya rasa n g g a k berat untuk membangun bandara. Terima kasih, baik. Terima kasih, Bapak Ramto. Selamat siang, selamat siang Bu. Silahkan, iya, saya aja memberi opini、hmm. bahwa、uh, semua itu dari ini aja lah, kebebasan aja para pemimpin kita、hmm. itu kurang lah itu.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 agar r a kepentingan y a t k rakyat itu juga dapat, kepentingan eksekutif, yudikatif dapat. Jadi akhirnya tidak terjadi kontroversi, pembangunan lancar, kepribadiannya juga bisa baik bangsa ini, sehingga bisa bersaing di k a n t a h internasional.